Bibi Rubah yang baik hati. Musim dingin kali ini berlangsung lebih lama. Gudang makanan yang penuh sudah hampir kosong. Tak terkecuali dengan gudang milik Bibi Rubah. Ia, siapa namanya Bibi siapa tadi? Bibi Rubah. Ia memiliki makanan. Untuk hari ini dan besok pagi, ia hidup bertiga dengan dua anaknya. Semoga besok cerah sehingga kita bisa mencari makanan, kata Bibi Rubah. Tanjil mengangguk. ia sedang berkunjung ke rumah Bibi Rubah. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Bibi Rubah. Persediaan makananku juga tinggal sedikit. Semoga besok kita bisa keluar," kata si Kancil. Bibi Rubah menyeduh teh di teko, ia menatap jendela lama sekali. Kancil heran. "Ada apa, Bibi?" tanya Kancil. "Aku, Aku kasihan dengan si Jerapah. Pasti dia kelaparan." Kemarin ia ya pergi keluar untuk mencari makanan. Kata Bibi Rubah. Bibi Rubah beranjak ke pintu dan memanggil si jerapah. Wah, nikmat sekali tehnya. Kata jerapah, melihat teh mengepul di atas meja. Badannya terlihat basah kuyup. Bibi menuju ke dapur untuk mengambilkan jerapah secangkir teh panas. Panas, tapi lah panas ya, banget. Iya, enggak enggak panas banget, tapi bisa diminum. Bayang kamu lakukan di luar jerapah? Cuaca buruk begini. Kata si kancil, eh, aku berusaha kehabi, aku sudah kehabisan makanan ku uh, pergi keluar untuk mencari makanan. Jawab jerapa? Bibi rubah muncul dari dapur membawa secangkir teh panas. Kakak suka enggak teh? Hmm, tak. Persediaan makanan habis. Bibi rubah pun bersiap mencari makanan. Tiba-tiba burung bangau datang membawa kiriman dari adik bibi rubah di hutan selatan. Ya, Ya, begitu dibuka, isinya makanan untuk persediaan satu minggu. Bukan main senangnya Bibir Rubah. Ia memanggil Kancil untuk makan bersama. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan. Kata Bibir Rubah. Kancil mendapat pelajaran berharga dari Bibir Rubah. Ia akan belajar untuk berbagi makanan dengan binatang lain. Kakak sama adik berbagi apa tidak? Tidak. Kalau tidak berbagi. Oh, tidak. Bapak, kemala, sekarang, rupi. sekarang, sekarang. Kakak berbagi sama adik. Adik berbagi sama kakak. Kakak. Kalau oh, no. kalau, ti, ta, ta, ta beli, eh, kalau tidak berbagi, tidak dibelikan. Kalau tidak berbagi aku tahu berbagi kandang kandangku kan. oh sip. kakak berbagi adik juga berbagi enggak? tapi aku malah eh, lagi malam teman-temanku mulai kafe ya kan nanti berbagi sama kakak bisa hmm. sama bapak berbagi enggak? asik masa yang lu masa kalung pipi kalung pipi <laughs> salah tadi mbak ewas salah ya pipi aja sini pipi pipi Ah. Uh, Hai uh. Novi Kakak berbagi enggak? Berbagi enggak? Mau beli odol enggak? Sayang dulu sini, sayang dulu sini. Oh ya wis. Nah, kasih. Nih, nih, nih. Wah. Wah.